Keberadaan PT Lapindo Brantas yang tengah mengeksplorasi sumur gas bagai menjadi sumber bencana. Akibat meledaknya pipa gas yang tertanam di bawah tanah dekat semburan lumpur Lapindo hingga berita ini diturunkan sudah 5 korban meninggal dunia.